Mitra bisnis, desakan agar pemerintah menegosiasi ulang perjanjian perdagangan bebas ASEAN China menguat. Ada kekhawatiran pasar bebas akan mematikan industri lokal dan menyebabkan pengangguran. Namun, beberapa pihak menilai pasar bebas juga sebuah peluang besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan Bintoro Citrawiryo, Presiden Direktur Agis Electronics. Pak Bintoro, apa pendapat Anda mengenai rencana renegosiasi itu? Ya, ini kalau renegosiasi itu akan jauh lebih susah daripada waktu negosiasi. Jadi inilah yang menurut saya pemerintah harus pikirkan gitu loh. Jangan udah negosiasi udah, lantas renegosiasi. Saya nggak tahu apakah itu memungkinkan, ya kan? Dari dulu sudah selalu dikatakan bahwa Yang harus diperhatikan adalah China karena dia bisa menghasilkan barang dengan kualitas yang cukup baik dan harga sangat murah karena produktivitinya uh, sangat tinggi tapi menurut saya pemerintah mungkin sibuk dengan yang lainnya sehingga ikut, itu tidak ikut terpikirkan gitu loh, semua koin e, kan ada dua sisi ya kan, e, saya rasa memang benar barang Indonesia bisa keluar bisa dijual ke China, tetapi barang China juga e, bebas merdeka masuk ke Indonesia nah pertanyaannya, apakah industri Indonesia ini sudah cukup mampu untuk bersaing dengan China, itu permasalahannya gitu loh. jadi saya, saya Saya lihat memang lebih banyak negatifnya menurut saya daripada positifnya gitu. Karena begitu barang China itu masuk ke Indonesia, produk Indonesia belum tentu bisa bersaing. Berarti renegosiasi itu sepertinya tidak mungkin ya Pak? E, menurut saya itu harus dinegosiasi dari awal. Bukan udah dinegosiasi lalu direnegosi itu saya rasa bukan caranya ya. ya hmm. Makanya kan ada ASEAN ya. Disitulah forumnya untuk menyatukan e, pendapat ya. Baru negosiasi dengan negara besar kayak China gitu loh. Kalau negara-negara ASEAN lain itu tidak mau renegosiasi ulang... ...apa Indonesia punya suara mewakili ASEAN, gitu ya. Mungkin Indonesia mewakili Indonesia, tapi tidak bisa mewakili ASEAN, kan. Saya rasa kalau Indonesia saja negosiasi dengan China, saya rasa juga bargaining position ag agak rendah, ya. Nah, jika demikian, apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Saya rasa pemerintah sekarang harus membuat bagaimana produk Indonesia itu bisa bersaing. Misalnya, dengan menghilangkan uh, high cost-high cost yang tidak terlihat, gitu ya. Itu, itu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi. Kalau saya bilang kalau renegosiasi mah eh, agak sulit gambarannya ya. Jadi pemerintah Indonesia harus menyiapkan supaya industri Indonesia ini lebih punya daya saing di luar dengan mengkat semua kos-kos yang cukup tinggi tapi tidak kelihatan. Nah, itu itu harus dihilangkan semua baru Indonesia bisa bersaing di beberapa negara. Saya bilang sih satu-satunya adalah bagaimana pemerintah Indonesia membuat industri Indonesia memiliki daya saing yang lebih besar ya. PR-nya pemerintah itu. Ya, nomor satu adalah menurunkan biaya-biaya yang saya bisa sebut kayak biaya-biaya siluman yang mempertinggi biaya produksi tapi nggak kelihatan itu itu harus dihilangkan semua. Ya, prinsipnya semua industri itu harus ditunjang supaya daya saingnya di, di luar e, menjadi lebih tinggi. Demikian Bintoro Citrawiryo. Saya Fahmi Andrian.